Assalamualaikum Syedera Loon, Berita Malam edisi hari ini Rabu 14 Maret 2018 dibacakan oleh Ardi dan Tiara Anwar. Kumpulan sopir truk di Pidi Santuni Anak Yatim. Kelamatkan air untuk petani Pidi, Abu Syik minta hentikan aksi pembalakan liar di hutan lindung. Padamkan kebakaran lahan seorang petugas terjatuh dari mobil damkar.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 Darun sejumlah sopir truk di sel di Kecamatan Pidi melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sekretariat Desa Pulau Pisang Kecamatan Pidi hari ini. Kegiatan tersebut dirangkai dengan santunan kepada 42 anak yatim piatu. Dari Sigli Muhammad Nazar melaporkan, Ketua panitia Muhammad Yani mengatakan anak yatim disantuni berjumlah 42 orang saat memperingati Maulid. Menurutnya Maulid kali ini merupakan yang keempat kalinya dilaksanakan perkumpulan sopir truk Cold diesel Perayaan maulid merupakan hasil musyawarah bersama anggota terhadap kepedulian pada hari-hari besar Islam Perkumpulan sopir merupakan wadah gerakan sosial keagamaan di tengah kesibukan mencari nafkah Sopir menyisihkan dana dari penghasilan untuk warga miskin Ia menambahkan sopir truk pasir juga pernah menerjunkan relawan saat musibah gempa di Pidijaya Udalun Bupati IPD, Roni Ahmad atau Abu Sik, agar masyarakat untuk menghentikan secara menyeluruh aksi penembangan liar di hutan lindung dalam 8 kecamatan yang memiliki areal hutan. Dari Merdu, Idris Ismail, melaporkan. Hal ini berguna untuk menyelamatkan resapan air untuk kebutuhan petani di Pidi. Menurut Abu si, penghentian penembangan kayu di hutan pada hakikatnya adalah untuk menyelamatkan resapan air yang merupakan kebutuhan bagi para petani. Adapun ke-8 kecamatan yang memiliki potensi hutan yaitu Kecamatan Gempang, Tangse, Mane, Kemalah, Tiro, Padang Tiji, Glumpang 3 dan Muara 3. Ke-8 kecamatan itu yang memiliki kekuatan kayu sebagai penyimpan dari resapan air. Sedarlon kebakaran menganguskan lahan di samping UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru di Desa Ketapang Indah Singkil Utara Aceh Singkil hari ini. Dalam kejadian itu, seorang personil pemadam kebakaran bernama Irvandi terjatuh dari mobil. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Kejadian itu bermula ketika mobil pemadam kebakaran hendak mengambil air usai menyiram api. Mobil melewati jalan tanah yang bergelombang sehingga beberapa kali terhempas. Saat melewati jalan bergelombang itulah Irvandi terjatuh. Ia sempat kesulitan bernafas sehingga langsung dibawa pulang ke rumahnya di desa Gosong Telaga Utara. Sementara itu, proses pemadaman masih terus dilakukan menggunakan mobil pemadam dibantu TNI, Polri, dan juga warga. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudah dilun Bupati Aceh Barat, Ram DMS menegaskan seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten ini akan menerima gaji ke-13 yang akan disalurkan paling lambat pada akhir tahun 2018. Dari Melabuh, Rizwan melaporkan Total alokasi gaji tambahan yang dialokasikan dalam APBK 2018 ini ditaksir mencapai miliaran rupiah Gaji ke-13 yang akan diberikan merupakan wujud kepedulian pe pemerintah daerah kepada abdi negara Sehingga mereka semakin semangat bekerja Sedarlun Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu Menemui Senator Aceh Ghazali Abbas Adan di Gedung Dewan Perwakilan Daerah RI Kompleks Parlemen Senayan, Rabu Siang. Dalam pertemuan, Anggito Abimanyu membantah bahwa BPKH berniat mengambil alih pengelolaan tanah wakaf Aceh di Mekah. Dari Jakarta, Fikaru Eda melaporkan. Sebaliknya, Anggito Abimanyu menjelaskan tentang rencana investasi BPKH di sejumlah tanah wakaf di Arab Saudi, termasuk di tanah wakaf Aceh atau Baitul Asy. Dalam waktu dekat, tim BPKH akan menemui nazir atau pengelola Baitul Asy di Arab Saudi. Selain tanah wakaf Aceh, BPKH juga menjajaki investasi di tanah wakaf lain yang ada di Arab Saudi. Disebutkan selama ini tanah wakaf Aceh Mekkah dikelola juga dengan melibatkan investor Arab Saudi dalam jangka waktu 25 tahun. Dalun terdakwa kasus asusila Gatot Beraja Mustia atau Aa Gatot akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi setelah dituntut hukuman 15 tahun penjara dan denda 200 juta subsidir 1 tahun pidana penjara kompas.com melansir. Sidang pembacaan pledoi rencananya digelar pada Kamis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penasihat hukum Gatot Ahmad Rulyan Syah menyampaikan dalam pledoi nanti, pihaknya akan menjelaskan kembali fakta persidangan yang sampaikan oleh para saksi Menurut Ruli, kliennya itu tidak bersalah karena pertubuhan antara gator dan korban CT merupakan hal yang dilakukan oleh suami istri. Dalun AI Pegawai Negeri Sipil di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta yang menjadi tersangka pengedar narkoba jenis sabu-sabu mengatakan mendapatkan sabu-sabu dari jaringan di dalam lembaga Permasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Kompas.com melansir. Kasat narkoba Jakarta Timur AKBP Jonter Banurea mengatakan dari pengakuannya, dia dan satu tersangka lainnya berinisial MR mendapatkan barang dari seseorang di dalam lapas Cipinang. Jonter menambahkan ada seseorang di dalam lapas Cipinang yang mengendalikan peredaran narkoba. AI dan MR mengedarkan narkoba atas perintah orang tersebut. Dari newsroom Serambi, Tanjung Pormai, sekian berita malam ya di Sirabu 14 Maret 2018. Berita pagi Serambi FM hadir kembali setiap pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami at Serambi FM. Loon, wassalam.